Perdagangan hewan dilindungi masih kerap terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Banyaknya permintaan dan tingginya harga merupakan salah satu faktor meningkatnya jumlah perdagangan hewan dilindungi. Banyaknya permintaan ini menandakan bahwa di tengah masyarakat masih tinggi minat untuk memelihara hewan-hewan dilindungi tersebut. Dan juga bahkan masih ada yang beranggapan bahwa dengan memegang izin surat memelihara, semua orang dapat memelihara hewan dilindungi. Namun, apakah seperti itu kebenarannya? Simak penjelasannya setelah ini. Jadi bukan memelihara ya, mengembangliakan. Hmm. Kalau memelihara memang tidak boleh. Untuk penolongan pasti tidak bisa. Ya pengembangbiakan nah, atau sudah masrah penangkaran. Nah, jadi jika memang ada masyarakat yang punya hobi uh, terhadap satwa, tapi ada tingkatnya untuk konservasi yaitu pengembangbiakan uh, atau pengawetan, pemanfaatan itu bisa dengan jalan penangkaran hmm. itu. Jadi kalau memiara, izin memiara nggak ada. Oh. Kalau, makanya baru nih waktu itu ngasih izin memiara nggak adanya izin penangkaran, adanya izin penjualan atau pembiakan, atau ada bikin namanya uh, lembaga konservasi, yaitu seperti kebun binatang Bandung atau bikin pusat penyelamatan satwa, tapi satwa itu tidak dimiliki, penyataan masyarakat kan ingin memiliki satwa itu dimiliki, karena satwa itu adalah uh, milik negara dan satwa itu adalah hidupnya bebas di alam liar, ya. jadi harus dilepaskan ya kembali kepada uh, kehabitatnya, batuan ke kehabitatnya gitu. Jadi bukan dimiliki sampai diwaktu dipihara. Jadi banyak kan asumsi uh, atau masyarakat itu satwa itu adalah bisa dimiliki dengan izin penangkaran itu bisa dimiliki atau dengan izin punya lembaga konservasi itu, punya LK itu itu bisa memiliki, tapi tidak, tidak bukan begitu jadi suatu saat negara bisa mengambil satu-satu untuk dilepas, ya kan tapi kalau satu tersebut tidak bisa uh, adaptasi dengan keadaan uh, di alam, ya ya kan menulis di lembaga konservasi ya sampai mereka menua gitu jadi salah-salah untuk penangkaran itu nah. bisa lepar orangan tapi kan izin minyara, ya izin penangkaran nah, ya atau izin pembangun biakan atau mau, kalau mau lagi ada izin lembaga konservasi nah. atau pendirian lembaga konservasi atau izin uh, pusat penyelamatan satwa itu boleh boleh proses orangan boleh secara uh, berbadan hukum ya itu bisa ayah bisa. Ya, ya, ya, ya.